Mitra bisnis, pemerintah berencana menerapkan aturan pajak penghasilan 1% dari omset untuk UKM yang omset setahunnya di bawah 4,8 miliar. Salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan penghitungan pajaknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil Menengah, H.M. Saifudin. Pak Saifudin, apa komentar Anda soal ini? Jadi yang pertama, ini... Kalau berpikir positif, bahwa regulasi ini adalah sebenarnya berpikir nasional. Ya, upaya memperbaiki pendapatan pemerintah. Karena memang kelihatannya pemerintah juga masih kelibungan terlalu banyak yang dibiayai. Jadi ada sektor mana yang bisa diambil. Gitu ya? Jadi diambil meskipun itu kelihatannya OUKM yang diambil kan begitu ya. Terutama dari sektor mikro. Itu keban beberapa sekali. Kalau diambil begitu ya. Dengan regulasi pengenaan pajak semacam itu, kelemahan UKM akan tertutupi dari sisi bagusnya administrasi bahwa pajak ini akan menimbulkan dampak positif kalau itu kelemahan-kelemahan UKM yang lain, misalnya UKM ini kan tidak pernah dihitung sebagai pengusaha. Artinya itu untuk pengusaha itu, misalnya ada fasilitas ya, fasilitas untuk UKM ini, ini sebenarnya. ...sulit aplikasi implementasi di lapangan karena kelengkapan administrasi yang tidak benar bagus kan begitu ya. Nah, jadi kalau pajak ini dikenakan bagi yang administrasinya lengkap gitu ya, yang bagus gitu. Ini kan bagus sebenarnya, ya. Karena nanti yang bayarnya siapa, UKM siapa kan gitu ya. Kalau dia tidak ada kelengkapan administrasi, nah bagaimana membayarnya? Siapa yang disebut UKM? Nah, mungkin dengan adanya alapan semacam ini Nanti detil loh Siapa yang kena 1% itu Itu maksud saya Saya masih melihat ada alapan semacam itu Kalau angka ini Saya akan belum tahu persis ya 1% ini munculnya dari mana ya kita belum tahu. Dan itulah bahawa UKM ini kan tidak pernah diajak omong sebenarnya. Ini kan masih dari satu sisi. Paling tidak dari awal itu, patuhkah UKM ini diambil pajaknya, ya BPH-nya, ya. Ini kan juga belum pernah diajak omong UKM ini. Siapa yang mewakili UKM? Tidak pernah itu diajak omong itu. Kita itu memang belum pernah ada asosiasi UKM yang berangkat dari bawah ya yang benar-benar UKM itu itu punya berkumpulan gitu ya. Yang ada sekarang bentukkan talse, bentukan itu kan begitu ya. Ah kalau itu yang diasamong ya pasti salah-salahan kan begitu. Sebelumnya PPh UKM adalah 25% dari laba. Nah, menurut Bapak, lebih baik mana aturan itu atau rencana aturan yang baru nanti? Kita perlu tahu dulu kebutuhannya itu. Kan begitu. Kita kan tidak pernah enggak tahu bahwa kebutuhan mentah ya. Itu berapa banyak sih? Sebelum sampai bagus yang mana tadi, apakah harus dikenakan pada UKM dengan nominal prosentase tertentu tadi ya? Ataukah justru tidak? Ini kan belum-belum dipercayakan semacam itu. Makanya ini saya masih belum tahu kenapa tiba-tiba muncul 1% UKM itu dibebani atau justru kenapa UKM kok dibebani? Tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan oleh UKM terkait rencana ini Pak? Begini, ada satu ciri khas yang bagus dari UMKM, bahawa mereka itu sebenarnya tak terlalu mikir macam ini. Apa yang depan yang dilakoni gitu ya, istilah jawanya kan begitu ya. Dia tidak pernah berpikir panjang, satu tahun dia ada perencanaan, ada. Kalau masih ber berharap, itu wakil-wakil rakyat itu mestinya mulai mikirkan ini. Kalau dari UMKM-nya sendiri, saya pikir sulit ya. Dia akan bergerak seperti air mengalir itu, kalau kena batu besar, dia akan cari celah yang lain gitu. Mereka belum punya akademis ya, mereka hanya bisa menjadi pelaku, tapi berpikir itu tidak ada gitu loh. Nah ini saya menyalahkan kementerian koperasi semacam itu, sehingga koperasi itu tidak pernah jalan. Tidaknya kan ini yang di didapat ini, orang yang benar-benar faham, mengerti dan mau berbuat untuk orang kecil ini. Tapi nyatanya sampai saat ini, beberapa ganti presiden yang namanya menteri koperasi itu selalu bagian dari orang partai yang tidak mengerti. Demikian Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil Menengah, H.M. Saifudin. Saya Wendy Lim.